Alhamdulillahirobbilalamin pemirsa di manapun anda berada senang sekali rasanya bisa kembali lagi bersama anda dalam cahaya hati sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati kita semua pada pagi hari ini dan pemirsa pada pagi hari ini saya sudah uh, bersama seorang ustaz yang akan bersama kita selama 30 menit ke depan insya Allah ustaz Abdi Makiyah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menagih uh, janji ustaz Abdi Maki untuk uh, melanjutkan tema kita selanjutnya tapi apakah Tema itu nanti akan saya jabarkan. Sebelumnya saya ingin uh, mengenalkan pemirsa kepada ibu-ibu yang akan menemani saya selama 30 menit ke depan ini. Pastinya ibu-ibu dari Jamia Al-Azhar, 19. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih pagi-pagi sudah kesini menemani saya ibu-ibu dan hari ini uh, sebelumnya kita pernah membahas mengenai uh, kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Iya betul. Nah hari ini uh, saya ingin tahu lebih banyak lagi juga mengenai cinta iya. kepada Rasulullah ini maka itu hari ini temanya adalah kecintaan sahabat pada Rasulullah iya. supaya kita tahu bagaimana Rasulullah uh, bagaimana sahabat mencintai Rasulullah sehingga iya. kita ingin juga mencintai Rasulullah sedalam sahabat Rasulullah mencintai Rasulullah bagaimana? Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebutkan cinta sahabat kepada Rasulullah SAW itu waduh luar biasa ya kadang-kadang kalau kita ini merasa iri ya tidak boleh iri dengan menyebutkan wah enak sekali ya para sahabat ini hidup di masa Rasulullah betul, lalu bersama bisa Rasulullah lalu boleh bertemu langsung, gitu, bertemu langsung gitu ya bisa enak segala macam sesungguhnya ini kita harus mengatakan syukuri apa yang ada uh -huh. di zaman Rasulullah pun ada sahabat dan ada juga orang yang tidak bersama Rasulullah. Iya uh -huh. kan? Ada yang kafirnya, Jangan mengatakan wah enak sekali ya hidup di zaman Rasulullah. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah ternyata kita sama Abu Jahal bagaimana? <laughs> <tuk> enak aja enak juga, ya. Enak itu. juga. Lebih baik kita syukuri ya. Udah sekarang saya berada dalam keislaman. Sudah saya di sini saja. Ada satu hadis diwawiyatkan kalimatnya sangat indah sekali ya. Waktu itu berkumpul para sahabat bersama Rasulullah tiba-tiba. Rasulullah mengatakan begini dengan mengatakan Rasulullah mengatakan aduh aku rindu aku rindu kata Rasulullah lalu kata sahabat bertanya rindu sama siapa ya Rasulullah bernung lagi sampai Rasulullah berlinang air matanya aku rindu aku rindu rindu kepada siapa ya Rasulullah Rasulullah menjawab rindu kepada umatku yang akan datang mencintaiku tanpa melihat aku Subhanallah Man. Gitu ya Kalau sahabat cinta pada Rasulullah Melihat wajahnya Melihat bentuknya Melihat akhlaknya langsung mm -hmm. Seperti itu Ternyata kita tidak bisa melihatnya Dan tidak pernah berjumpa Mumpung apa, uh, mimpi juga mungkin Tidak pernah begitu ya Sama Rasulullah Bagaimana untuk mencintai Rasulullah Seperti para sahabat mm -hmm. Tapi jangan khawatir Rasulullah mengatakan Dan siapa saja Di antara umatku yang mencintaiku Tanpa melihat aku dia ini lebih mulia ibadahnya daripada empat puluh para sahabat Subhanallah Hebat sekali Lalu sahabat kagum Ya Rasulullah. Rasulullah Umatmu yang hidup nanti tidak berjumpa denganmu Lalu dia mencintaimu dan taat kepadamu Tanpa melihat engkau mereka lebih mulia atau lebih hebat ibadahnya daripada kami Empat puluh orang? Empat puluh orang? Iya Subhanallah Para sahabat mengatakan, alangkah indahnya kalau nanti hidupnya saya nanti aja ya, <tuh>, kita, ya kita ingin hidup zaman Rasulullah, mm -hmm. tapi pun kan Nah kita dengan ingin mengatakan 40 kali daripada sahabat itu, boro-boro, susah banget Susah, bagaimana kita jangan mencintainya ya Sahabat Rasulullah ini, waduh kalau melihat dari kecintaannya sangat luar biasa mm -hmm. Dan kecintanya sangat agung sekali, banyak sekali kalau lihat daripada kisah-kisah yang ada Bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah itu sangat luar biasa Dan bagaimana Tidak usah seperti itu saja Penghormatannya itu pun cinta Kalau seseorang mencintai seseorang mm -hmm. ya Maka yang kita cinta itu pasti akan diapa? Dihormati Setia Di Aisyah, tidak usah jauh-jauh Menghormati suaminya Saking cintanya itu melihat Menyambut, berbicara kepada Rasulullah itu Tidak pernah mengatakan Wahai suamiku, tidak pernah Karena saking apa penghormatan cintanya jadi kalau sahabat itu laki-laki, kalau sahabiah itu perempuan. Aisyah ini termasuk daripada istrinya. Iya, istrinya pun mencintai kepada suaminya maka dengan sebutan yang indah. Dengan menyebut apa? Ya Rasulullah. Iya. Ataupun maaf Abu Bakar hmm, berbicara kepada Rasulullah mentang-mentang mantunya, mantunya gitu kan? Enggak enggak bilang eh mat mat silimat. Iya, dengan kata ya Rasulullah. Hormat. Siti Aisyah memanggil ya Rasulullah. Subhanallah. Semuanya memanggil Ya Rasulullah Panggilan itu yang sangat indah Ya jadi panggilannya itu ya Rasulullah Karena saking cintanya dan menghormati Dengan sebutan Tapi jangan mentang-mentang Aisyah memanggil sama Muhammad Rasulullah memanggil ya Rasulullah Ibu punya suami kopal tiap hari, Ya kopal Ya kopal Jangan Harus panggil itu mah Wahai suamiku sayang Segala macam Namun ini memanggil Rasulullah Itu dengan sebutan Maaf Saking cintanya Dipanggilnya namanya pun dengan Rasulullah Seperti itu baik ya. Baiklah Ustaz kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana sahabat mencintai Rasulullah Tapi setelah yang berikut ini ya Ustaz Jangan kemana-mana pun bisa tetap bersama kami di Cahaya Hati Pemirsa melanjutkan tema kita pada hari ini kecintaan sahabat pada Rasulullah. Di sini sudah ada ibu dari Jamiah al Azhar 19 yang sepertinya sudah ingin bertanya, bertanya kepada Ustaz Abi Maki mumpung Ustaznya ada Ustaz. Baik, siapa langsung ibu yang mau bertanya? Namanya siapa? Pertanyaannya apa langsung? Silakan. Terima kasih Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Saya Ibu Sidi Saya mau bertanya, bagaimana dulu? Cara Sahabat Rasulullah mencintai Beliau di zaman Rasulullah agar kita bisa mencontohnya di zaman sekarang ini. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima ini mungkin kita harus jawabnya dengan kisah ya. Uhum. Kita ingin melihat banyak sekali kisah di antara para sahabat yang lain. Saya ingin simpel mungkin kisah yang mana ya? Yang tentang Abu Bakar saja dulu misalnya. Okay, Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah. Uhum. Kan mau masuk ke Guha, apa namanya? Guha di Jabal Sur ya. Mau mm -hmm. untuk apa? Untuk sembunyi di sana. Tiba-tiba mm -hmm. mau -tiba masuk ke Guha Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adkhul awwal." Rasul, sebentar aku masuk dulu ya. Untuk apa? Saya lihat takut di dalamnya itu ada lubang-lubang, mungkin ada ular, mungkin ada kala jengking, diperiksa. Pertama pakai tongkat, pakai tongkat. Setelah itu beliau mengatakan, "Aduh, kurang puas, takut enggak terasa dengan tongkat, dengan tangannya. Dengan tangannya. Setelah itu ada satu lubang yang mana lubang ini susah dengan tangan tidak bisa, terlalu dalam dengan kaki tidak bisa. Akhirnya dia tutup dengan pahaknya. Ya Rasulullah silahkan masuk, sudah aman. Padahal beliau menutup satu lubang yang tidak bisa dicek. tidur Rasulullah di pangkuan Abu Bakar begitu saat itu tidur, ternyata itu benar-benar ular di dalamnya. Hmm. Lalu falah ghafafiha, gigitnya. Abu Bakar kaget, Astagfirullahaladzim ini ular menggigit. Tapi diam takut mengganggu Rasulullah saat tidurnya Hebatnya Rasulullah Hebatnya cinta Abu Bakar kepada Rasulullah Akhirnya gemetaran Abu Bakar Karena racunnya sudah mulai apa? Sudah mulai menyebar Meneteslah air mata Abu Bakar ke wajah Rasulullah Rasulullah bangun dengan mengatakan Ya Abu Bakar lima gayub gik Abu Bakar apa yang membuat engkau menangis? Abu Bakar jawabannya apa? Jawaban pertama dengan mengatakan Aduh Al-Makdirah ya Rasulullah maaf maaf aku telah membangunkan anda dari tidurmu Waduh hebat sekali jawabannya Iya kenapa engkau menangis Abu Bakar bertanya lagi atau Rasulullah bertanya lagi Abu Bakar menjawab lagi Maaf ya Rasul, aku telah membangunkan anda Lalu pertanyaan selanjutnya Iya kenapa engkau menangis Abu Bakar tetap kekeh maafkan aku telah membangunkan anda Setelah itu baru Abu Bakar Dengan mengatakan Kalau kau sudah maafkan aku Aku akan jawab Kenapa aku maafkan Ada apa Abu Bakar menjawab ada apa-apa Cuma ular raja Subhanallah Kecintaan jawab Abu Bakar kepada Rasulullah Baru Rasulullah mengatakan Wahai Abu Bakar semua umatku dan sahabatku telah terbalas cintanya olehku Kecuali engkau tidak sanggup aku balas cintamu Engkau hanya Allah yang dapat membalasnya Lihatlah diperlihatkan gambaran sorga Seketika itu pun sorga diperlihatkan kepada Abu Bakar Dan Abu Bakar sembuh Masya Allah Luar biasa Orang di surga itu nggak bakalan ada yang sakit bunda, nggak ada di surga itu kerokan itu nggak ada, peluk nggak ada di surga, jadi nggak ada ketika ketemu di surga. Begin, kenapa? Aku peluk nggak ada di surga itu, di surga tidak ada yang sakit, abu bakar belum masuk surga, diperlihatkan gambar surga sembuh. Ini contoh yang pertama dan banyak contoh-contoh yang lain di antaranya mungkin untuk saya lebih tegak lagi namanya ada seorang sahabat Rasul Sawad namanya ketika perang e, Badar Rasulullah mengatakan su su mau meluruskan stepnya dalam perang Badar ini biasanya kalau di step diluruskan itu urusannya kaki kan ya. ada sahabat Rasul yang punkan buncit ke depan begitu ya sehingga dia ke depan diluruskan kakinya tapi begitu dicek offset ataupun posisi <tuh> di depan, <tuh> begitu, <tuh> depan <tuh> begitu ya kata Rasulullah mundur Sahabat Kalau mundur Berarti Kakinya, kakinya ya, ya, mundur Begitu di atas Luruskan Lurus kaki Begitu berdiri Gendut lagi Rasulullah langsung memukul dengan pedang Mundur kamu Kena Mundur Setelah itu ketika Rasulullah mengajak berperang, bertausia untuk perang, tiba-tiba Rasulullah bertanya ada yang bertanya tentang masalah ini. Sahabat tadi namanya Sawad mengatakan, aku mau nanya ya Rasulullah. Ya silakan. Apa hukumnya kisos itu? Rasulullah menjawab, kisos itu pukulan dengan pukulan. Ya Rasulullah, saya minta kisos dari anda. Kenapa? Tadi engkau pukul perutku, aku sekarang mukul perutmu boleh enggak? Itu mau perang badar. Setelah itu boleh? Ini silakan. Dia ambil pedangnya Rasulullah, Setelah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, bagian perutmu yang harus aku pukul." "Iya, silakan." "Ya Rasulullah, tadi engkau memukul perutku ini dalam keadaan kancingku terbuka, jadi kulitnya langsung kena pedang itu. Boleh enggak buka perutmu itu ya Rasulullah? Dibuka perutnya." "Begitu siap rida ya Rasulullah untuk aku pukul rida ini kisah." Begitu diambil atau pedangnya dihantam, tiba-tiba dijatuhkan di peluknya perut Rasulullah dan diciumnya. Dia mengatakan, demi Allah Saya tidak mau mati syahid Kecuali telah mengecup Daripada perut Rasulullah Dan aku ingin satu-satunya sahabat Yang mengecup perut Rasulullah Benar, sawad ini satu-satunya sahabat Yang mengecup perut Rasulullah Dan wafat di perang tersebut Subhanallah itu saking cintanya Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah Namun kita tidak seperti itu Karena Rasulullah tidak ada Namun demi kecintaannya Ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Ini pertanyaan yang sangat baik sekali Yang pertama Terima kasih Iya. Wah nah, ini mendengar cerita sahabat mencintai Rasulullah Bagaimana menyainginya ya Tentu ini, dimakinkan Baik uh, Sebelumnya ada lagi pertanyaan dari uh, Ibu Jamiah Al-Azhar nah, ya. Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Hilda Saya ingin bertanya Abi Setelah Rasul wafat Bagaimanakah cara para sahabat Rasul itu Memberikan contoh perbuatan Rasul kepada generasi berikutnya Waalaikumsalam baik ya, baik salah baik, baik, baik ibu <laughs> ya bagaimana ustaz iya mm -mm. e, cara mengajarkan para sahabat betul. begitu betul ya, kan udah enggak ada tidak ada iya hmm. bagaimana contohannya penc subhanallah Rasulullah ini mencontohkan kepada sahabat dan sahabat itu mengikuti gaya Rasulullah sampai ada satu hadis Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wasunnatul khulafaur rasyidin al mahdiyyin terutama kita harus mengikuti sahabat yang empat ini Abu Bakar Umar, Utsman, Ali, subhanallah, itu yang paling ditekankan untuk mengikuti Sahabat Rasulullah yang empat ini. Yang lainnya pun ikuti dan insyaallah yang namanya Sahabat ini di surga semuanya, iya termasuk Allahu Akbar yang empat ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau tidak kenal sama mereka, tidak tahu sejarahnya, bagaimana Islamnya, bagaimana perjuangannya. Wah kayaknya harus diragukan cintanya bagaimana iya. Karena apa? Kalau seandainya kita tahu bahwa sesungguhnya Kita mencintai para sahabat Sahabat itu di sorga kan? Sahabat di sorga apa bukan? Sahabat ini di sorga Kalau sahabat ini di sorga berarti Kalau kita mencintai seseorang ahli sorga Insya Allah kita akan bersamanya di sorga Dalam hadisnya kalimatnya apa? Dengan mengatakan almaru yub asumaa aman ahab manusia akan dibangkitkan nanti di akhirat bersama orang yang dicintainya bersama orang yang diidolakannya ketika di mana di dunia kita mengidolakan para sahabat insyaallah kita akan bangkit bersama para sahabat kalau para sahabat di sorga apa bukan sorga ya. kalau kita mengidolakan orang-orang enggak -orang jelas di mana nantinya enggak <tuh> <tuh> ya. di mana jadi jadi untan dalam arti kata sahabat ini memberikan contoh kepada kita sesuai dengan apa yang diberikan contoh oleh Rasulullah. Karena dengan mengatakan Rasulullah Khairul kurun karni Sebaik baik zaman adalah zamanku Di situ ada para sahabat Selanjutnya setelah itu Ya di zaman para sahabat Itu sebaik baik dunia Sebaik baik pengisi dunia Itu di zaman Rasulullah Sebaik baik bumi diisi oleh manusia Ya di zaman Rasulullah Setelah itu di zaman para sahabat Setelah itu di zaman para tabi'in Dan tabi'inat tabi'in Jadi bagaimana Rasulullah para sahabat mengajarkannya Mengajarkannya persis seperti halnya Rasulullah, yang mana Rasulullah Mengajarkannya telah meninggalkan dua Al-Quran Dan hadis seperti itu iya. Baik, baik Ustaz hmm. uh, Kita akan lanjutkan sesaat lagi Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali Sesaat lagi dengan pembahasan yang lebih lanjut lagi Mengenai kecintaan sahabat kepada Rasulullah Tetapi cahaya hati Kembali lagi dalam Cahaya Hati Pemirsa, kami sedang membahas mengenai kecintaan sahabat pada Rasulullah. Kalau kita mendengar cerita dari Ustaz Abimaki dari segmen sebelumnya bagaimana sahabat mencintai Rasulullah saya jadi introspeksi diri nih Ustaz yeah. kayaknya ngaku-ngaku mencintai Rasulullah tapi kayaknya masih jauh sekali gitu standarnya Ustaz ya. Baik, kalau kita bicara mengenai sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah selalu muncul nama yang berbeda-beda yeah. di dalam uh, setiap cerita gitu ya Ustaz yeah. jadi sebenarnya sahabat Rasulullah itu ada berapa dan siapa aja yang dianggap sahabat yeah. oleh Rasulullah? Wah ini Pertanyaan sangat baik sekali ya Mungkin kita juga sering mengatakan Sahabat Rasul, sahabat Rasul ya, Tapi betul. sahabat itu Apa ah, sih definisinya? Begitu ya Jangan lupa sahabat ini dikatakan Sahabat ini adalah Seorang yang hidup di zaman Rasulullah Iya uh -huh. Dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Atau menjadi Islam Dan berjumpa bersama Rasulullah Iya uh -huh. Berjumpa Rasulullah Plus lagi para ulama dengan mengatakan Dalam keadaan baligh, Berarti empat Iya hmm. Jadi Hidup di masa Rasulullah Dia iman Berjumpa dengan Rasulullah Dan balik Itu adalah sahabat Sekarang hidup di masa Rasulullah Tapi tidak beriman Ya tidak sahabat, tidak sahabat. Hidup di masa Rasulullah Lalu dia beriman Tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah hmm. Tidak sahabat mm -hmm. Iya Itu diantaranya ada banyak Yang hidup di masa Rasulullah Berjumpa dengan Rasulullah Tapi tidak beriman Abu Jahal Abu Lahat Malah hmm. dia tidak dikatakan sahabat Nah, Na itu adalah musuh Rasulullah ada sahabat ataupun ada yang iman di zaman Rasulullah, iya, namun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Itu siapa? Contohnya Raja Najasyi hidup di masa Rasulullah. Dia beriman, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dia tidak dikatakan sahabat. Iya, lagi ada yang mengatakan pokoknya mau balik, tidak balik, yang penting berjumpa dengan Rasulullah. Itu adalah sahabat Wallahu a'lam. Namun yang jelas, intinya sahabat adalah berjumpa Rasulullah. Di, uh, dan dia iman iya Iman dan beriman Itu adalah uh, Ataupun dalam keadaan balik Itu adalah sahabat Lalu pertanyaannya Ada berapa jumlah sahabat Nah ini dia Jumlah sahabat ini Kalau dilihat daripada Suhaibul Khari Kira-kira diperkirakan Kurang lebihnya sekitar 40 ribu sahabat 40.000 40, sampai mereka mempunyai kecintaan yang sama. Wah, kecintaannya luar biasa dan Rasulullah dan tidak ada satupun di antara sahabat yang merasa tidak diperhatikan oleh Rasulullah. Hmm. Semuanya merasa diperhatikan dan merasa dispesialkan di oleh Rasulullah. Hmm. Iya. Jadi kalau dikatakan sahabat mungkin lebih dalamnya lagi satu saat kita akan melihat siapa asyara mubasysyirin bil jannah, siapa 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau berjumpa dengan sahabat itu yang 10 ini, kamu di surga. Kamu di surga Subhanallah Enak sekali ya Jadi Rasulullah mengatakan Ketika berjumpa dengan Abdul Rahman bin Naub Abdul Rahman bin Naub Kamu di surga Waduh Dima sekali Ketika berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqat Al-Sa'ad Kamu di surga Waduh jadi Rasulullah itu banyak ada 10 orang sahabat yang Rasulullah kalau berjumpa, kamu di surga, kamu di surga. Subhanallah. Mungkin kalau ada saya pun di sana, abi makin di surga. Mungkin begitu. <laughs> <laughs> Tapi bagaimana begini kecintaannya juga masih petot. <laughs> masih jelek banget ya cintanya. Maka dengan mengatakan itulah daripada definisi sahabat dan kecintaannya sangat luar biasa. Makanya mm -hmm. nah, kita ngelihat cinta sahabat itu bagaimana? Coba kita kira-kira bisa sana ya, mencintai ya, Rasulullah betul. seperti para sahabat. Ya Nabi, hmm. kadang-kadang merasa minder juga ya kita begitu. <laughs> Sama Rasulullah seperti sahabat begitu. Hmm. Jadi iya. apalagi harus dilakukan supaya kecintaan kita juga sama besarnya gitu. Sama iya. Pada Ini pertanyaan sangat mendasar. Pelajari kisah daripada Rasulullah, atau lebih dalam lagi sejarah Rasulullah itu bagaimana kadang-kadang bagaimana kita akan mencintai Rasulullah Kalau <laughs> sejarahnya nggak tahu, telajari sejarah Rasul banyak buku-bukunya sekarang. Oke okay, yeah. baik terima kasih Ustaz Abimaki ini yeah. ini menambah ilmu kita ibu-ibu ya bagaimana uh, sedalam apakah kita sebenarnya harus mencintai Rasulullah lebih dalam lagi seperti juga para sahabat ba baik pemirsa di rumah dimanapun anda berada semoga banyak sekali makna yang bisa kami uh, bagikan kepada anda dan sudah uh, tadi Ustaz Abimaki sudah berbicara panjang lebar mengenai kescinta Sahabat kepada Rasulullah Semoga kita juga bisa mencintai Rasulullah Sedalam sahabat mencintai Rasulullah Lain kali kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda Dan sebelum menutup acara ini Ada doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi Maki Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Kita memohon kepada Allah SWT Allahumma salli ala Muhammad Ru'ala ahli Muhammad Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Allahumma inna nas alu kasyamatan fiddin ya arhamar rahimin ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau selamatkan di dunia dan di akhirat dan kami selalu berpegang teguh terhadap syariat Islam yang Engkau amanahkan kepada kami ya Allah ya rahman ya rahim terima kasih Kau telah meringankan langkah kami di pagi ini hadir di tempat ini sesungguhnya kehadiran kami semata-mata ingin membuktikan kecintaan kami kepadamu dan kepada Rasulmu bahkan ke pada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah, sesungguhnya kami sangat merindukan sahabat-sahabat Rasulullah yang telah membantu Rasulullah, yang telah mendampingi perjuangan Rasulullah. Kami merindukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Robiyyallahu Anhum Jamian dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya Allah, izinkan kami untuk berkumpul bersama sahabat-sahabat Rasulullah di sorga Firdayusmu. Amin, amin. Ya Allah Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanatawakina azaban nar Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Dan pembesta akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam